Pak Ifdal, apa komentar Anda? Ya memang begini, di dalam Undang-Undang Administrasi Penduduk ya, itu memang diatur di dalam itu bahwa ada pengaturan mengenai pencantuman identitas agama di dalam KTP. Nah termasuk juga kemudian memberikan dispensasi terhadap Agama-agama non-wahyu ya, seperti yang anda sebut tadi, agama-agama tradisional ya, agama-agama suku Mereka tetap bisa disebut agamanya tanpa harus agama yang dinyatakan sebagai agama resmi itu yang 6 ya. Nah masalahnya kemudian adalah apakah aturan seperti itu ya benar? dari sudut pandang hak asasi manusia. Nah, ini yang menimbulkan kontroversi yang anda sebut tadi. Kalau kita lihat dari perspektif hak asasi manusia sebetulnya tidak ada relevansinya pencantuman. Ada kolom ya identitas agama, dokumen personal orang, apakah itu dalam bentuk asbor atau dalam bentuk satu penduduk. Tidak begitu diperlukan karena ada banyak alasan sosiologisnya pencantuman pencantuman identitas-identitas tersebut karena akan pengaruh ya bagi pengambilan keputusan bagal-bagai publik maupun badan-badan swasta terhadap dalam misalnya rekrutmen tenaga kerja, rekrutmen tenaga ahli dan sebagainya akan dilihat preferensinya, agamanya apa gitu ya, sukunya apa. Nah itu yang sebetulnya yang ingin dihindari dari pencantuman. Adanya identitas agama di kolom KTP itu Sehingga tidak menimbulkan efek diskriminasi Nah itu sebetulnya dari alasan ini dokumen ini benar dari sudut pandang hak asasi manusia Jadi sebetulnya memang tidak begitu relevan lah Pencantuman adanya kolom agama di dalam KTP Atau dokumen-dokumen lain yang personal sifatnya ya Karena itu bisa memberikan efek sosiologis dalam arti itu akan jadi preferensi gitu Ketika menerima apa kerja Ketika menerima di sekolah Dan sebagainya Karena itu di negara-negara lain tidak ada kolom agama itu. Tidak hanya di kita aja dan itu sebetulnya sesuatu yang yang bisa dirubah. Jadi argumen kita mengatakan pencantuman ini karena kita religius dalamnya sebetulnya tidak begitu relevan dalam konteks ini. apa apalagi tidak harus ada perubahan terhadap undang-undang administrasi kependudukan. Karena yang di EKTP itu kan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam undang-undang administrasi kependudukan itu. Dia melaksanakan apa yang tertuang di dalam undang-undang kependudukan dan migrasi kependudukan itu. Nah, undang-undang ini memang harus dirubah terlebih dahulu untuk tidak ada pencantuman hal tersebut. Nah, ini memang dalam ketika perumusan undang-undang ini memang terjadi perdebatan yang alot ya berkaitan dengan kolom agama ini supaya lebih universal ya sifatnya. Itu tidak dijadikan preferensi oleh orang. Demikian Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim. Saya Wendy Lim.